Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasohbi wa, wa mawalah. Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya bersama Ustaz Muhammad Abdur Tuasikal. Dan uh, kita akan ngobrol dengan beliau tentang bagaimana bagaimanakah cara seorang kaum muslimin atau bagaimanakah cara kaum muslimin untuk menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan atau kapan dia berhari raya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam okay, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, iya. Sama ya, ketemu. Iya. <laughs> <tuk> <tuk> uh, tahun kemarin Ustaz, kaum muslimin uh, sempat mendapatkan kasus hmm. penetapan tanggal 1 Ramadan berbeda antara ada yang kemudian lebih dulu dan ada yang kemudian selisih sehari. Ya. Sebenarnya secara aturan syariat Cara mereka untuk kemudian menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan atau kapan tanggal 1 sawal Kapan hmm. mereka berhari raya yang benar itu bagaimana? Karena banyak orang yang bingung dalam masalah ini Baik seperti kita lihat dalam kita para ulama bahwasanya hmm. ketika kita hmm. menentukan hari raya eh, Kita melakukan dua cara Yaitu yang pertama melihat hilal hmm. Yaitu awal bulan hmm. Rukia, ya. Dengan rukyah Kemudian kalau ketika cuaca itu Mendung, hmm. ya. Kata Nabi Sallam, waainkum waalaikum. Jika awan itu tertutup, hmm. ya, awan itu menutup bulan tersebut, ya, maka faakhirulah. Ia genapkan bulan Saban menjadi salasin. Hmm. itu bulan syaban menjadi 30 hari. Kedap. Jadi ada dua cara, uh, uh. ya. Cara yang pertama tadi dengan rukyatul hilal, hmm. karena di ayat tersebutkan fa manshaydamin kumushahrah fal yasumhu. Barangsiapa yang menyaksikan hilal, ya, maka hendaklah dia itu berpuasa. Hmm. Kemudian yang kedua tadi Yaitu dengan cara menggenapkan bulan syaban menjadi 30 hari ketika yeah. hilal itu tidak terlihat mm. Nah ini yang para ulama itu sudah sering membahasnya ketika mereka menentukan awal bulan Ramadan mm. ya, Ataupun ya awal bulan yang lainnya mm. Itu ketika kita menentukan satu syawal atau idul fitri pun demikian mm. Jadi dengan dua cara tersebut Dan e, cara ini ya kita bisa dapati tadi berita hilal tadi atau info hilal tadi bisa dengan melihat langsung uh -huh. ya atau dengan persaksian satu orang saksi yang adil uh -huh. artinya yang bukan fasik artinya, uh -huh. artinya bukan orang yang ahli maksiat uh -huh. nah ini kalau penentuan awal Ramadan itu dengan satu orang saksi kalau penentuan bulan yang syawal. lainnya ya bulan Syawal atau uh -huh. bulan yang lain itu dengan dua orang saksi uh -huh. nah itu cara penentuannya seperti itu namun ini semua nanti kembali kemanakah uh, keputusan yang kita ambil apakah kita memilih dari Pendapat tiap ormas, hmm. ya atau pendapat pak kiai kita, ya hmm. ini yang Islam ajarkan adalah kita kembalikan kepada keputusan penguasa. Keputusan pemerintah. Ya, keputusan pemerintah kita, hmm. ya pemerintah kita. Terlepas yang dari cara apa yang dilakukan oleh pemerintah. Terlepas dari cara apapun yang dilakukan hmm. oleh pemerintah, hmm. meskipun mereka melakukan cara yang kita anggap sebenarnya kurang tepat, ya. Yeah. Apalagi kalau cara mereka itu tepat, ya dengan dua cara yang tadi yang biasa dilakukan oleh para ulama, maka tetap mereka itu ditaati hmm. dan Ya, kami tahu sampai saat ini hmm. uh, pemerintah kita, alhamdulillah masih menjalani cara yang sesuai dengan Suhani. yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajarkan. Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Hmm. Jadi sudah sepatutnya kita ikuti uh, apa yang Islam itu ajarkan, ya. Hmm. Seperti yang pemerintah kita itu jalani saat ini. Hmm. Mereka menentukan awal bulan Ramadan. Inti, intinya, ya, apapun yang diputuskan apapun pemerintah adalah yang, yang menjadi acuan di masyarakat kita. Hmm, gitu. Itu berarti bahasanya dalam Islam sangat uh, menganjurkan agar kita senantiasa menjaga persatuan menjaga persatuan dan satu hmm. hal yang sangat unik bagaimana kaum muslimin bisa berhari raya namun mereka berbeda-beda dalam menetapkannya iya, kapan same mereka same. bisa berhari raya namun masing-masing berseteru terus dalam menetapkan hari raya seolah hari raya adalah momok untuk kemudian hmm. uh, munculnya perselisihan di kalangan kita hmm. dan jarang kita jumpai di Indonesia kok hari hmm. raya bersatu apalagi sekarang agar... ya apalagi belakangan ini karena uh -uh. terlalu demokratis lah istilahnya uh -uh. jadi Ya, pendapat bagian macam pendapat itu semuanya diterima. Beda ya. dengan mungkin dahulu ya. Hmm. Satu pendapat, semua yang bisa keluar cuma satu. Hmm. Jarang kita lihat suara-suara yang beda seperti sekarang. Apa Dan, seperti itu di Saudi juga sempat terjadi perbedaan misalnya ada ormas tertentu yang beda? Tidak ada. Di sana bedanya. satu suara. Jadi, hmm. tidak ada satupun ormas yang boleh angkat suara kecuali mufti Saudi Arabia. Hmm. Mufti kerajaan Saudi Arabia yang satu untuk menetapkan satu satu Ramadan, satu Syawal, mm. bahkan sampai pun satu Zulhijjah sekalipun. Mm -hmm. Mau melaksanakan puasa sunnah juga di bulan Muharram juga. Semua itu dari keputusan, mufti, kerajaan Saudi Arabia. Ia. Satu orang yang angkat bicara. Tidak Ia. oleh setiap orang ya, yang ngaku pintar ataupun yang ngaku pakar. Ya, yang ngaku pakar ngitung hisab misalnya. Semacam itu juga dipraktikan di negara seperti Mesir, negara-negara Islam yang lain. Alhamdulillah itu seperti itu dia dipraktikan di negara-negara yang lainnya. Rata-rata menggunakan cara seperti yang tadi kami sebutkan di awal yang para ulama sampaikan. Dan kita ingat di sini, ini pentingnya persatuan ya, makanya sampai Imam Ahmad itu mengatakan Yadullahi ma'al jama'ah Yaitu Allah itu akan senantiasa menolong kaum muslimin selama mereka itu bersatu, bersatu. Ya, Selama mereka itu bersatu Jadi Allah itu akan selalu menolong kaum muslimin seperti itu Dan juga Imam Ahmad itu pernah mengatakan bahwasanya Beliau katakan berhari raya lah Atau berpuasalah dan berhari raya lah bersama Uh, penguasa kalian, pemerintah kalian uh -huh. Dan juga bersama mayoritas kaum muslimin uh -huh. ya, Dan bersama kaum, kaum, kaum mayoritas kaum muslimin ya. Baik ketika itu uh, Hilal yang terlihat itu dalam cuaca yang cerah Ataupun dalam cuaca yang mendung Itu kata uh -huh. Imam Ahmad Jadi beliau juga menganjurkan kepada kita Untuk berhari raya bersama pemerintah kita ya, Itu ya. insya Allah yang lebih selamat dalam hal ini Maka kaum muslimin yang berbahagia Mungkin ada dua hal yang perlu kita bedakan ya, Antara penetapan kapan tanggal 1 syawal dan kapan tanggal 1 Ramadan dengan yang kedua bagaimanakah sikap masyarakat, sikap rakyat ketika terjadi perbedaan dalam menetapkan kapan tanggal 1 dan yang kita tahu di negara kita sangat e, memberikan toleransi yang besar bagi berbagai macam ormas untuk menetapkan kapan tanggal 1 tadi bincang-bincang yang kita e, jalankan bahas, kita punya kesimpulan bahasanya rakyat tidak memiliki pilihan selain mengikuti pemerintah karena satu-satunya yang berhak dan yang bisa menyatukan rakyat hanya pemerintah namanya Ormas itu pasti akan menimbulkan pasti akan kemudian berbeda dengan Ormas yang lain dalam menetapkan kapan tanggal 1 begitu ya Satya uh, kita bisa tiru negara tetangga kita, Malaysia di Malaysia informasi yang kita dapatkan katanya iya, tidak iya, ada satu suara perbedaan satu iya, suara dalam menentukan suara, kapan hari raya dan satu suara dalam menentukan kapan berpuasa dengan demikian kita bisa melaksanakan Hari Raya yang sejatinya, karena kaum muslimin bersatu dalam masalah ini. InsyaAllah. Hmm. Ya, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Jazakumullah khairan atas ya, say, Allah, ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abduh. <laughs> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa, wa, wa, wa akhir da'wan anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum.